السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المكرمين معاشر العلماء الفضلاء معشر الأساتذة الكرماء بابا بابا Ibu-ibu jamaah Sholat Jum'at di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Sampai detik ini kita masih diberi Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Masih bisa Mengamalkan kewajiban Sholat Maghrib Berjamaah Dilanjutkan dengan uh, Menghadiri Majlis Ta'alim mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat barokat mudat pemberian pahala yang berlipat gandanya Allahumma Amin sebagaimana pelajaran terdahulu saya akan membacakan kitab yang dikarang oleh Hadrothus Sheikh Kiai Haji Hashim Ashari yaitu kitab Risalah Alisunah Waljamaah sekarang sampai pada halaman 14 yang terakhir ini Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin." Sesungguhnya Allah itu Tidak akan mengumpulkan Umatku atas Kesesatan Wa yadulloh ala jamaah Demikian juga Rahmat pemberian Barokah dari Allah Ala jamaah Itu diberikan kepada Jamaatul muslimin Arti yadulloh Kalau menurut bahasa kamus Adalah tangan Allah Ya tapi kalau kita alusna wajah ma'ah tidak menerjemahkan tangan itu ya. Tangan seperti miliknya manusia gitu. Karena Laisa kamithlihi syai'un Wawasamu'ul basir Laisa tidaklah kamithlihi syai'un Sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi kalau arti tangan, jangan diterjemahkan tangan Seperti tangan manusia yang mempunyai jari lima. Tidak, tidak demikian. Ya, itu keyakinan ahlu wal jamaah Maka sebagian ulama ahlu wal jamaah Cara memahaminya di ta'wil dengan meminta'wili Yadulloh kekuasaan Allah Yadulloh barokah dari Allah Yadulloh ketentuan pahala dari Allah Alal jamaah diberikan kepada jamaatul muslimin Maksudnya begini Kalau kita ini menyendiri Ya maka di situ tidak ada barokahnya atau kurang barokahnya. tapi kalau kita bersama-sama rombongan, eh, maka di situ Allah memberikan barokah yang lebih. contoh orang sholat, orang sholat sendirian ya dapat pahala, tapi balasnya cuma satu. tapi tatkala dilaksanakan secara berjamaah, artinya bersama orang lain, maka Allah memberi barokah yang lebih, sehingga dikatakan gimana? Sholatul Jamaati Abdulum bin Sholatil Fati bisa beren wa Ishrina tarojatan. Sholat berjamaah ini berjamaah namanya dibandingkan dengan sholat sendirian itu derajatnya 27 kebaikan lipat. Ya. Jadi 27 lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Ini namanya barokahnya jamaah. Ya, hey. Wa man shadda shadda siapa orang yang menyendiri menyempal berpaling dari jamaah shadda ila maka sungguh dia telah pergi alias berjalan menuju neraka rawahu tirmizi diriwatkan oleh imam ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah melanjutkan pelajaran terdahulu bahwa yang dinakmahkan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah As-sawadul a'lam Golongan terbanyak Mayoritas yang diikuti oleh umat islam seluruh dunia ya Yang mana secara ringkas Mereka yang fekehnya itu mengikuti empat mazhab Yaitu mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi'i Dan mazhab Hanbali Sedangkan di dalam akidah mengikuti mazhab asyari dan mazhab maturidi Itu ahlu sunawal jamaah Di dalam ilmu tasawuf mereka mengikuti uh, Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali anhu. Ringkasnya semacam itu yang diikuti oleh mayoritas penduduk dunia dari kalangan umat islam Wah manusiaga, siapa orang yang menyempal? Ya kelompok tapi kecil, minoritas. Contoh minoritas kalau di dunia ini orang-orang Syiah itu minoritas. Syi'ah nggak menyeluruh di dunia, kalaupun ada sedikit itu namanya nyempal Siapa saja? Siapa Syi'ah yang sekarang marak di, di apa ekspor dari Iran, dari Iran ini ya, ke beberapa negara. Tapi mereka begitu sampai di negara tersebut tetap minoritas, bukan mayoritas. Ya, kaum Wahabi yang diekspor dari atau oleh tokoh-tokoh dari Saudi yang non Sunni juga kalau masuk di suatu tempat mereka tetap minoritas. Ahmadia, ya bukti saja di Indonesia minoritas. Hampir semua aliran-aliran kelompok-kelompok itu minoritas itu namanya salah, itu artinya menyempal dari kelompok yang mayoritas itu yang berakidah kan alusunawal jamaah, walaupun kadang-kadang khususnya orang-orang wahabi itu mengaku kami adalah alusunawal jamaah, ya alusunawal jamaah yang model apa kan gitu ya, mereka anti kepada imam ashari dan imam Maturidi. mereka orang-orang tidak mau istiadatnya imam 4 dalam VK. Mereka ingin istiat sendiri kadang-kadang demikian. Itu tetap syadzah, menyendiri namanya, menyempal. Dikatakan oleh Nabi bahwa syadzah syadza ila Siapa orang yang menyempal dari kelompok mayoritas, sungguh dia telah memilih jalannya itu ke neraka. Nauzubillahi min. Nah ini رواه diriwetkan oleh Imam Tirmizi. Zada Ibnu Majah menambailah Imam Ibn Waja wa idza wako al ikhtilaf apabila terjadi perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat di dalam masalah keagamaan ya fa alaikah bisawadil agam maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada pendapat mayoritas para ulama ya eh. Kalau kita di zaman sekarang ya sudah mengikuti apa ya kalau di Indonesia mengikuti kiai-kiai gitu ya kasarannya yang mereka itu benar-benar mempertahankan sunni syafi'inya kalau di Indonesia. Mengikuti mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah dengan fikihnya Imam Syafi'i. Itu di Indonesia mayoritas. Lepas dari itu namanya sempalan Ya. Nah, dan itu diwariskan terus. Kalau kita ngelihat sejarah ya, para kiai yang benar-benar ya. Ya mohon maaf kalau nyebut para kiai kalau zaman sekarang gitu ya, ya, memang ada dua Kiai ini ada dua Kiai benar-benar dalam artian ulama yang takut kepada Allah, yang benar-benar melaksanakan ibadahnya sesuai dengan aturan main. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang dia sebenarnya belum Kiai. Tapi oleh masyarakat dilebeli Kiai sudah kadung. Ya karena ketokohannya saja. Ya karena ketokohan saja. Orang Jawa ini yang namanya toko. Biasanya langsung disebut Kiai kan gitu ya. Tapi kalau dia tidak paham. Dan mengikuti aliran sesat. Walaupun labelnya Kiai ya tetap man syadza, syadza ilanar. Siapa yang menyempal dari kelompok mayoritas. Maka dia akan terbawa arus ke rak anu demikian ya, tak. Karena ada misalnya contohnya gini, ada orang berlabel kiai, mempunyai predikat kiai tapi tidak salat. tidak mau salat. Katanya gini, itu salat kan untuk masyarakat umum. Lah saya kan sudah kiai, ada bablunya salat gitu ya. Wah, ini mengaku seakan-akan lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aja masih salat gitu ya. Rasulullah masih wajib salat lima waktu. Wah ini sudah dilebeli kiai nggak mau sholat katanya itu kan untuk masyarakat umum aku kan sudah pakai hakikat ya jadi joko lah aku ingat saja lah ini walaupun juru apa jurukannya kiai ini termasuk penyempalan penyempalan yang dikatakan omensyadga syadga ilanar siapa yang menyempal dari kelompok mayoritas maka dia akan menyempal ke arah neraka kenapa karena mulai dari nabi para sahabat para tabiin, para imam Pakai itu Imam uh, apa VK, Imam Tasawuf, Imam Akidah, Imam Hadis, semuanya sholat lima waktu. Kok dia enak-enakan dikatakan mumpung jadi dia ini mumpung diakui jadi dia tidak mau sholat. Eh, ini syarzah syarzah ilan, narnya. Ya kalau syariat ya gitu, ya hitam putih semacam ini, tidak ada kekhususan tidak ada. Pokoknya meninggalkan sholat dengan sengaja lima waktu tidak mau. Termasuk syadzah-syadzah ilan nah, Menyempal ke arah Raga na'udh pilih minta Bila mana ada perbedaan pendapat Antara Antara dua kelompok Dua kelompok Yang satu kelompok tetap mengatakan bahwasanya sholat lima waktu itu Hukumnya wajib Ya Ada kelompok lain mengatakan sholat lima waktu Hukumnya sudah tidak wajib lagi Bila mengikuti kelompoknya dia Misalnya Maka kata Nabi, Wa alaihi wasallam, Agom, kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Kalau di Semasari ini umat Islam mayoritasnya, mayoritasnya umat Islam ini sholat lima waktu dah, sholat lima waktu. Ya itu yang benar. Ya, itu yang benar. Baik, Ma alhaki wa ahlhi. Kalika bisawadil wadir agama al-haki wa ahlihi adalah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas Ma'al haqqi bersama kebenaran Islam itu wa ahlihi dan ahli kebenaran alias orang-orang yang benar-benar uh, memperhatikan memegang teguh terhadap syariat Islam alias agama yang diturunkan oleh Allah swt wafil jamir iswir di dalam kitab Al-Jami'ul-Saghir disebutkan Innallaha kot ajara ummati antajtami'a ala dolalatin Innallaha sesungguhnya Allah itu kot ajara telah menjamin Ummati ummatku maksudnya adalah para ulamaknya Sedangkan mayoritas akar rumputnya itu mengikuti para ulamak Awamnya mengikuti para ulamak Ma, ya di sini maksudnya, kot ajar ummati telah menjamin umatku, khususnya para ulamaknya, antegstamia untuk berkumpul alau dolalatin atas kesesatan. Alias Allah tidak akan membiarkan ulama itu berkumpul atas kesesatan. Tak mungkin. Pasti kalau misalnya semua hadirin ini itu adalah ulama. Tapi ulamanya ini memang ulama kelas mustahid ya, misalnya kelasnya Imam Romli, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Ya, saya salah satu dari bagian antum semua yang antum semua anggap saja kelasnya itu kelasnya Imam Nawawi, Imam siapa tadi Ibnu Hajar misalnya ya dan lain sebagainya. Kemudian saya berpendapat yang salah, berpendapat yang salah. Saya katakan Ini misal loh ini ya Saya katakan Hei saudara-saudara Sesama umat Islam Dalam kutip sesama ulama Mulai besok Kita melaksanakan Sholat Asar itu Cukup 3 rakaat. Ini istihad saya Misalnya Saya katakan Istihad saya Sholat asar itu cukup berapa? 3 rakaat Kira-kira ulama sekian banyak yang kapasitasnya seperti al-imam Ibnu Hajar, imam Nawawi imam Romli, apa tinggal diem apa diem, menerima gak mungkin menerima karena mereka para ulama ya nah, kalau mereka mengatakan, semuanya mengatakan wah, yang dikatakan Lutfi ini salah, kok sholat asar, cuma tiga rakaat, kita sepakat menolaknya Ya, jadi jumlahnya misalnya berapa? Ada seratus ulama sepakat menolak pendapat saya. Paham? Nah, itu kata Nabi Alaihikah bisawadil Adzom. Ya, dakla kalian memegang apa pendapat yang mayoritas? Nah, yang tadi wahana Allah kat ajar umat ini antek kami Allah dalalatin Allah telah menjamin agar umatnya itu tidak bersepakat terhadap ke Sesatan. jelas ya maka kalau tadi seratus dengan saya yang sembilan puluh sembilan ulama ini pasti benar dia ya? kalau menolak pendapat saya pasti benar karena mereka bersepakat tidak mungkin terhadap kebohongan alias kesesatan Siapa yang menjamin? Allah subhanahu wataala yang menjamin adalah Allah subhanahu wataala ya ya ya begitulah syariat itu akan di murnikan oleh Allah, kalaupun ada figur-figur, misalnya ada figur-figur tokoh di seluruh dunia ini yang berupaya untuk membelokkan umat, maka pasti di sana ada bangkit juga orang lain yang akan mengajak umat itu untuk menolaknya. Ya, contoh misalnya, dulu pernah terjadi tahun 70-an lah kurang lebih, seorang tokoh yaitu namanya Khomeini, tokoh namanya. Khomeini Tokoh ini tiba-tiba muncul di Iran Dengan segala macam Apa yang dilakukannya Mempengaruhi dunia Bahkan dikatakan revolusi Islam Waktu itu ya Tahun 70an Revolusi Islam Hampir semua orang Bahkan ulama-ulama dunia saat itu Menengok dan tertarik Apalagi dengan keberaniannya Yang dikatakan Dia menggolengkan syahiran yang Syairan itu dianggap oleh orang-orang Iran saat itu adalah antek-antek Barat. Maka dengan ketokohan Khomeini, ya, dengan tampilnya Khomeini, seluruh dunia ini menengok pada dirinya. Bisa dikatakan berkiblat kepada Khomeini saat itu. Bahkan, ya walaupun saya masih remaja tapi saya ingat, foto-foto ini, foto-foto Khomeini ini hampir Dijual di pinggir-pinggir jalan dan laris manis Karena ketokohannya nah. Nah, Itu para ulama Sangat mendukung Khomeini di zaman itu Masih awal-awal munculnya Karena belum tahu siapa Khomeini sesungguhnya Hanya muncul gitu aja Muncul mengguncang dunia Hebat Tapi setelah tahu Setelah banyak tahu siapa hakikatnya Khomeini, salah satunya dia mempunyai kitab namanya Al-Hukumatul Islamiyah, tulisannya dia sendiri. Di dalam kitab Al-Hukumatul Islamiyah itu salah satunya dikatakan bahwasanya ini pertama Khomeini sendiri mengaku dirinya sebagai Wilayatul Fakih. Wilayatul Fakih itu wakilnya para imam-imam Syiah yang 12 itu semua kebijaksanaan imam-imam itu diwakilkan pada dirinya. Jadi setelah sekian lama ya. artinya begini, Imam 12 itu yang saya ingin saya terangkan itu adalah anak cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hidup di zaman Nabi. Punya anak pertama. Artinya generasi pertama anaknya ya. Kemudian Cucunya cicitnya Jatuh lagi Anak cicitnya sampai 12 Kalau saya anggap Umur Sayyidina Ali Dan anak cucunya itu 100 tahunan Itu kan besar ya 100 tahunan ya, 100 tahunan ya Saya anggap ini saya gak tahu Saya gak hafal sejarahnya berapa tahun-tahunnya Itu kalau 12 imam Berarti kan 1200 tahun Ya 1200 tahun Ya itu kalau 100 tahunan Tapi kan gak mungkin orang 100 tahunan kan gak mungkin Setiap generasi gak mungkin Itu saya katakan demikian saja 1000 berapa? 200 tahun Sekarang tahun berapa ini? Berapa? Itu kalau kita ngitungan dulu ya Ngitung apa namanya Penanggalan masehi ya Miladi umum saja Kita ngitung umum ya. Kan berarti 1000 berapa? 1.200 Sekarang 2.400 Berarti Imam terakhir Itu kan sudah 1.000 Sekian tahun yang lampauan Sudah selesai Lah ini Khomeini Yang tahun 70an Mengaku dirinya adalah Wakil dari Imam-imam mereka yang hidup Mulai tahun 1 sampai 1.200 tadi Imam mutlak Bahkan Imam Mutraq dia mengatakan dalam bukunya Semua imam-imam termasuk dirinya itu mempunyai Kedudukan yang jauh di atas para nabi Bahkan kedudukannya itu lebih utama daripada Malakun Muqorub Malakun Muqorub, malaikat yang paling dekat dengan Allah alias Malaikat Jibril Jadi mengaku dirinya lebih afdol, lebih mulia daripada Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi, 25 Nabi Adam, Idris, Nuhut Soleh dan seterusnya itu Bahkan dirinya lebih mulia daripada Malaikat Jibril Nah setelah orang tahu Tentang bukunya, loh kok begini Yang menggemparkan Dunia kok begini Ya, Akhirnya Ditinggal oleh para ulama Bahkan banyak dari ulama-ulama Yang lain itu ada buku namanya Limadhanu kafru humaini Kenapa kami para ulama dunia ini menghukumi kafir Humaini? Sampai di hukumi kafir Humaini ini. Ada bukunya, saya punya bukunya. Ya kenapa kok berani menghukumi kafir? Padahal ini kan tokoh dunia saat itu. Karena ternyata isi ajarannya itu menyimpang dari ketentuan syariat, menyimpang dari akidah yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Nah, di sini menjadikan Humaini itu Humaini itu adalah Waman Shadza, Shadza ilan-Nar Siapa yang menyempal dari kesepakatan para ulama Shadza ilan-Nar, dia telah menyempal dari uh, ke neraka Dia menuju jalannya ke neraka Jelas ya? Nah, maka tidak bisa Kalau ada orang, tokoh, sekelas apapun Kalau sudah mulai dikritik oleh banyak ulama-ulama yang rosih kunafil betul ilmi Betul-betul pegang prinsip di dalam agamanya Maka yang benar bukan yang menyempal satu orang ini tidak dilihat dulu, ya. Karena kadang kita kina ini salah, pelakui orang Indonesia salah. Spoko apa cari, bis aku kenal lebih wangiku yang bersangi kuai. Aku cocok lebih kumaini, ya kumaini, bis mateodi ben kumaini. Masuk dibawa kendaraan juga bersama kumaini. Mau katanya, laut bilamin, tidak boleh kayak dulu. Ya harus apa-apa itu dibingkai oleh syariat oleh pendapat para ulama salaf bukan pendapat masyarakat umum yang mengkaji itu para ulama kalau masyarakat umum kan sepenting rumahnya dikasih gambar-gambar itu saja wah ini adalah toko tidak demikian jelas ya, itu maksudnya di sini disini syadza ilanar barang siapa yang menyempal sungguh dia telah menyempal ke arah neraka saya lanjutkan arba'ah dan kebanyakan ulama yang jadi panutan, jadi rujukan umat itu adalah pengikut empat mazhab apa itu empat mazhab? Hanafi, Maliki Syafi'i dan Ham Bali Fakanal Imam Al-Bukhari Syafi'ian Konon Imam Bukhari itu masih bermadzhab Syafi'i ikut Ya sekarang ada orang aneh nih. Anak-anak sekarang anak muda sekarang di kampus-kampus itu aneh. Mereka anti kepada mazhab-mazhab apa mazhab itu kan bikinan Imam Syafi'i. Tapi mereka mengatakan kami hanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan kita tidak mau hadis selain hadis yang sahih. Kami meriwayatkan hadis sahih dari Imam Bukhari. Mereka ngambil dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu masih bermadzhab. Imam Bukhari masih bermadzhab syafi'i Lah ini mengambil, menukil dari ilmunya Imam Bukhari Dia tidak mau kepada mazhab syafi'i Kan aneh ini Padahal dia ini tahu apa tidak Ini hadis Soheh Hasan Do'if Juga dari Imam Bukhari Kalau saya katakan Imam Mazhab itu guru Maka pengikutnya adalah murid ya untuk memudahkan. Ya. Imam Syafi'i itu guru lah sedangkan Imam Bukhari anggap saja adalah muridnya. Loh, kalau dia mengambil ilmu dari muridnya tapi anti dengan gurunya, kan lucu ini. Ya Itu yang terjadi di zaman sekarang. Baik, saya lanjutkan. Akhadha beliau meriwayatkan Anil Umaidi dari Imam Al-Umaidi. Wazāfaroni dan juga mengambil dari Imam Wazāfaroni ini ahli hadi semuanya ya guru-gurunya Imam Bukhari, Wal Karobisi dan Imam Al Karobisi. Saya lanjutkan, Wagalika ibnu Husayma Wan Nasai, demikian juga Imam ibnu Husayma dan Imam Nasai. Kan sering kita mendengarkan Rawahun Nasai hadis diwakkan oleh Imam Nasai wa ruwahu ibnu huzaimah ini hadis diwetkan oleh imam ibnu huzaimah seringkan kita dengarkan beliau itu ahli hadis mazhabnya syafi'i mazhabnya mazhab syafi'i wa imam al junayd taurian sedangkan imam al junayd al badadi tokoh tasawuf yang sangat terkenal ya itu mazhabnya Sofyan Atsauri. Imam Sofyan Atsauri itu punya mazhab di kalangan para tabi'in. Tapi kemudian ingkarat-ingkarat itu tidak berlanjut. Jadi masa berikutnya murid-muridnya tidak terlalu membukukan tidak seperti mazhabnya 4 imam ini ya. Imam apa? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini yang melestarikan Sehingga sampai sekarang dunia tinggal 4 ini mazhab Dunia tinggal 4 mazhab Ya nah. Ada pun Imam Zawri Mazhabnya namanya Dari seorang Tabiin namanya Sofyan Imam Sofyan Zawri Konon juga pernah berlaku Yang diikuti oleh salah satunya Imam Junaid al-Baghdadi Seorang tokoh ahli tasawuf Apa sih tasawuf? Tasawuf itu adalah orang yang berperilaku baik Tasawuf itu akhlak Orang Sufi itu adalah orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu Wataalla. Orang yang tidak berakhlak, namanya orang yang golil adab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wataalla. Yang asli dari kalma Sufi, asli Sufi itu adalah orang yang bersih hatinya, karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wataalla. Tidak terikat dengan kehidupan dunia itu asli Sufi yang pertama kali. Ya, nah mereka adalah orang-orang alim. Ya Orang-orang yang mengerti ilmu syariat Kemudian mereka juga mempelajari ilmu akhlak yang sangat tinggi, sangat luas Maka jadilah orang-orang sufi Sayangnya orang wahabi Itu melawan dan mengkafirkan Serta mengatakan kesyirikan orang-orang sufi Artinya orang wahabi itu tidak mau akhlak Karena itu mereka tidak punya akhlak Karena tidak suka terhadap akhlak Itu orang wahabi Jadi orang sufi dikatakan syirik Lahaula walauqata illa bila. Ini aneh ya. Padahal asli Sufi itu sesuai dengan hadis Nabi saw. Beliau bersabda: Innama buat tuli utam mima maka Sesungguhnya aku nabi, aku nabi di sini itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia. Ya washibli malikian imam ashibli As itu malikian wal muhasibi syafi'ian imam muhasibi itu syafi'i wal jaril hanafian wal jailani imam syekh abdul qadir al jailani yang sangat terkenal di kalangan umat islam itu hambalian madanya madhab hambali di dalam fikir washyatili malikian nah, ini nama-nama tokoh-tokoh yang apa tokoh-tokoh yang masih berpegang teguh terhadap mazhab empat tadi ya. Fataqayyudu berpegang teguh bimadzhabin muayyan dengan mazhab tertentu seperti kita orang Jawa ini bermadzhab apa? Syafi'i ajma'ul haqiqa lebih dekat untuk kebenaran. Kalau orang itu berpegang teguh dengan satu mazhab maka dia ini lebih dekat kepada kebenaran ya. Wa aqrabun dan lebih dekat juga lidah untuk mengetahui hakikat dari agama itu waat alit dan juga sama ada juga lebih mengajak alias lebih dekat lebih kental lidahkik untuk bertahkim itu apa ya bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan syariat waas halutan awalan dan juga lebih mudah awalan tanawul itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari ajaran syariat itu sendiri walahada Wa untuk inilah alias mengikuti semacam inilah darajal aslaf assolehun dilakukan oleh para ulama salaf yang soleh wasyuh al malduh dan para Masyayikh sheikh sheikh al malduh yang terdahulu telah lampau. Bidaduan Allah Taala alaihim ajma'in semoga Allah merahmati dan Meridui mereka semuanya Ikhwani Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Itu Maksud dari kita pentingnya Untuk bermadhab Ya pentingnya bermadhab Contoh Yang paling ringan Yang paling ringan Allah SWT berfirman Al-Ayah Asari kuasari kotu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faktuahu aidiyahuma potonglah tangan keduanya bukan kedua tangannya ya potonglah tangan keduanya kedua itu baik laki-laki maupun perempuan pencurinya ya itu ayat al-Quran ayat al-Quran tidak menerangkan, di mana batas tangan yang dipotong kalau orang mencuri tidak ada batasannya ya sudah. Kalau kita mendefinisikan tangan, mana tanganmu? Maka kita bisa mendefinisikan secara global antara ujung jari sampai maaf-maaf pangkal ketiak. Kalau ini dipotong, ya, tangan dipotong berarti setelah ketiak ini lepas, mata yang lepas antara tangan sampai ujung jari itu kan namanya tangan. Nah, sekarang kalau orang mencuri gimana? Maka menurut mazhab-mazhab empat itu mencuri dengan nilai tertentu. Lalu tertentunya ini dari isyiat para ulama. Di Al-Quran tidak melihat. Misalnya di sini ada uang seratus rupiah. Atau yang paling kecil berapa serang? Lima puluh rupiah. Rupiah kecil itu ya. Kalau orang mencuri lima puluh rupiah itu sudah dipotong tangannya apa tidak? Kalau mengikuti bahasa Al-Quran, faktau idea ma'asari kuasari kato faktau idea humat, mencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potong kedua tangannya, tangan keduanya. Berarti mencuri berapa? Seratus rupiah pun itu menurut bahasa Al-Quran wajib dipotong. Jangankan seratus rupiah, mencuri apa ya? Satu biji kacang goreng itu kalau bahasa Al-Qur'an wajib dipotong tangan. Apa demikian Islam? Tidak Ternyata ada batas. Ya, batas satu hatnya berapa? Misalnya ini misalnya ya kalau bahasa Indonesia. Misalnya saya menggambarkan secara gampang saja karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama empat madzhab ini tentang batasannya. Maka saya menggambarkan untuk kapasitas Indonesia. Gampangnya begitu Kalau misalnya ini ya 500 ribu, wah ini dipotong tangan Tapi kalau cuma permen satu Ya gak dipotong tangan Dia apakah takzir Takzir itu apa? Diberi peringatan Ya itu ada Bahasa-bahasa di dalam hukum agama Itu ada Ya mohon maaf kalau saya bukan ahli Bidang perhakiman Jadi saya gak hafal ya Bukan bidang saya ke ilmu kehakiman Hakim syariat itu ya, tapi ada di sana aturan mainnya itu ada, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya aturan main itu yang menentukan adalah istihat para ulama. Dari mana para ulama itu? Ya empat Mazhab lah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hamzah. Itu menggali dari Al-Quran maupun Hadis. Maka di dalam Hadis ada keterangan, potong tangan itu minalku, ini kok apa kok ini ya? Pergelangan tangan. Jadi bukan dari pangkal ketiak, tapi yang dipotong adalah pergelangan tangan. Yang menerangkan hadis. Nah, hadis ini difahami oleh para imam empat tadi itu. Jadi kalau potong tangan ndak asal potong gitu nyekarep jadi wong tuwon. Ndak ada aturannya. Mana aturannya? Dari mazhab-mazhab tersebut. Inilah kalau kita mengikuti satu matab Maka kita akan lebih dekat untuk paham Oh kalau saya mencuri Misalnya Kalau saya mencuri satu permen Atau saya mendapati orang mencuri satu permen Berarti tidak langsung potong tangan Ya ada aturan mainnya Demikian dan seterusnya Tapi Kalau sudah pada batas sesuai matab syafi'i Misalnya Matabnya Imam syafi'i kalau di Indonesia Misalnya Misalnya ini ya Oh itu berarti 500 ribu Begitu ada orang mencuri 500 ribu maka dipotong tangannya, potong tangan itu juga tidak sembarangan menurut para madzhab itu. Apakah siap kita umat Islam bisa memotong tangannya pencuri? Tidak gitu. Ada aturan main di dalam VK. VK mengatakan bahwasanya yang berhak memotong tangan para pencuri yang ketangkep itu adalah ketentuan kodi alias hakim. Kemudian ada eksekutornya. Kalau kita masyarakat mendapati seorang yang mencuri, cukup kita tangkap, kita laporkan kepada kehakiman. Itu madzab. Yang mengaturnya adalah madzab. Loh, kalau ada orang mengatakan, aku tidak mau madzab, aku mau berangkat dari Al-Quran. Dan langsung hadis saja. Wong ahli hadisnya itu masih bermadzhab. Ini jelas tidak bisa dimasukkan akal, kecuali memang orang itu orang awam, yang pura-pura kadang-kadang jadi ulama minta dipanggil ustadz, apalagi kadang-kadang minta dipanggil kiai gitu ya. Nah, karena dia tokoh maka kadang-kadang seringkali langsung dipanggil kiai, siapa yang manggil kiai? jawapos nah, yang manggil kiai kompas jawapos apa lagi? koran surya bukan orang masjidan kadang-kadang yang manggil, kadang-kadang orang jawaposnya gak sholat, lo kan repot jadinya ya, ya bukan semuanya maksudnya kadang-kadang demikian yang memberikan label kiai, karena oh, kan ada itu di Lawang itu ada orang pakai tato segala macam. Menurut riwayatnya ini, menurut informasinya, dirupanya juga memelihara anjing herder. Ya karena dia melakukan suatu yang aneh daripada umat Islam, tiba-tiba jadi kiai kan gitu kan ya. Siapa yang memberi julukan kiai? Radar Malang, Radar Malang. Ya maksudnya kiai dalam kutip maksudnya. Tapi akhirnya lisannya orang, wah kiai kiai kiai. Ya, begitulah. Ini kesalahan fatal, kesalahan aboh, salah kaprah dari masyarakat. Ya, salah kaprah dari masyarakat. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan atau berfirman, Innama ya shallala min ibadil ulamaul al ulama. Al -ulama ya. Innama sesungguhnya ya shallala. Yang paling takut kepada Allah min ibadi Di kalangan para hambanya itu Al-ulamau adalah para ulama Jadi yang namanya ulama Dalam bahasa Jawanya itu Kiai Dalam bahasa Malisanya Tuan Guru ya. Dan yang lain-lain juga mempunyai Bahasa sendiri-sendiri Kalau bahasa Urdu itu namanya Mullah Bahasa Urdu ya. Urdu itu ada India juga pakai Iran sendiri juga pakai Urdu juga pakai namanya Mullah ada juga sheikh kadang-kadang dalam bahasa di Arab sana orang ulama dipanggil sheikh ya nah. itu yang benar sheikh yang dalam artinya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah dia mengerti ilmu dan dia takut kepada Allah kalau dia mengerti ilmu tapi perilakunya ini bertentangan dengan syariat Allah itu bukan ulama ulama dalam arti bila lain ah, alimah alim alim alimah alama orang yang alim dan mengamalkan ilmunya itu ulama dikatakan dalam Al-Quran gimana innama ya shallolha min ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu adalah para ulamaknya yaitu ulama-ulama yang benar-benar fil -benar ilmi yang mendalam dalam ilmunya mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dia fahami. Ya sedangkan kalau asal-asalan dipanggil ulama bahasa Indonesia. Ini mungkin dari kalimat alama. Pakai hamzah. Ulama bukan ain, bukan ulama tapi ulama. dari apa? Ulama, ulama itu dari penyakit. Alamun itu sakit. Ya, alamun artinya sakit. Jadi kalau ulama pakai hamzah, bisa-bisa ini dari kalangan orang-orang yang sakit ini ya. Sakit apanya? Penyakit lah Penyakit masyarakat ya. Cuman berpura-pura jadi orang Alim kan rusak jadinya, jelas ya. Kita lanjutkan. Fanahnu dan kami maksudnya di sini adalah Kiai Haji Hashim Asyari Nah, ikhwanana ehwanana awamal muslimin menganjurkan ikhwanana kepada saudara-saudara kami awamal muslimin, kalangan awamnya orang Islam. Tidaklah takut kepada Allah Dengan benar-benar takut yang sesungguhnya Itu ajakan yang benar ya. Kalau para ulama itu yang Hakikatnya ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Maka para ulama itu Berkewajiban mengajak awamnya umat Islam Untuk juga takut kepada Allah ya. Jadi bukan gontok-gontokan cari dunia Kalau ada ulama gontok-gontokan cari dunia Ini takutnya terhadap kehilangan dunia ini ya biasanya kan gitu ada ya kuasanya kalau tak begini nanti tak dapat itu tak dapat ini nah bukan takut kepada Allah takut tapi takut kehilangan jabatan. Nah min dalik. Waala yamu tu illa wahhumuslimun dan tidaklah kaum muslimin ini meninggal dunia illa wahhumuslimun kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ayat Al ayat Al Quran mengatakan fakulusyadu bi anna muslimun Katakanlah Isyadu saksikanlah Bi muslimun bahwa aku atau kami ini umat islam Itu perintah Allah Jangan malu Kadang-kadang orang malu Berpakaian islam itu lo malu Masuk masjid malu Kenapa? Tak gaya kan? Ini gaya-gaya apa ini ya? Gaya-gaya antuk lah Tak gitu semestinya Allah mengatakan Fakul isyadu bi muslimun Katakanlah Ini lo aku umat islam Aku masuk masjid Aku mengamalkan sunnah. Aku puasa sekarang pada bulan rojab. Aku bersolawat pada bulan rojab. Aku mengaji pada bulan rojab. Karena bulan rojab adalah bulan yang sangat luar biasa. Orang disunahkan puasa. Orang disunahkan banyak-banyak solawat. Orang disunahkan banyak ajar majelis taklim Itu pada bulan rojab. Nih, aku bulan rojab aktif mengaji. Bompung bulan rojab. Fakultas aduh, bianna muslimun. Katakanlah, nih aku orang Islam. Begitu mestinya. Jangan alergi terhadap dirinya muslim. Ya. Ini sering terjadi orang bicara Islam aja takut. Takut sama siapa? Takut sama apa? Kekuasaan. Ya, ini yang perlu dikaji. Karena itu kalau kita mestinya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menukil dari ajaran Kiai Haji Asy'ari banyak barokahnya. Banyak mendapatkan manfaat dari buku beliau. Dan mudah-mudahan hati kita dicondongkan oleh Allah untuk senantiasa beragama dan bersyariat dengan baik dan benar. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.